Pertanyaan Apa bisa dilakukan Etikap itu Oleh seorang wanita Boleh, istri-istri Nabi juga Melakukan etikap Etikap apakah boleh Membawa anak Anak umur berapa ini Kalau anak-anak yang Belum bisa diatur Ini akhirnya nggak jadi etikap Jadi ngomong anak di masjid Kalau begitu akhirnya ribut ini itu tak jadi etika kalau seperti itu karena abah terganggu ibadahnya Tapi kalau anak yang mungkin bisa diatur ya bisa diajak beribadah nah ini memungkinkan Allah mal. Apakah makmum wajib baca al-fatihah dalam sholat jahar? Ini terjadi perbedaan pendapat ulama yang cukup kuat Kesimpulannya Allah pada Bada sholat jahar ma'mum mendengarkan saja Apakah tanggal 1 sampai 8 Dul hijjah disyaratkan Takbir Setiap selesai salam Sulatu wajib Kita telah terangkan pada Waktu sebelumnya Disyaratkan takbir tanggal 1 sampai 8 ini tapi mutlak tidak terkait dengan salat. Jadi di luar waktu-waktu setelah salat di mana tempat ya di rumah di jalan kita disunahkan takbir. Allah Apakah makmum harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah atau mengikuti imam untuk rukuk? Kalau memang uh, masih lama, ya, kemudian imam sudah ruku, maka kita ikuti ruku. Soalnya kita tertuntut untuk mengikuti imam. Tidak ada waktu lagi untuk baca al-fatihah. Tapi kalau tinggal sedikit, ya, yang tidak mengurangi apa perbuatan kita mengikuti gerakan imam, maka insya Allah tidak apa-apa dilanjutkan diselesaikan. Mana yang sahih meletakkan tangan di dada setelah tidal atau diletakkan atau tidak diletakkan di dada? Yang lurus. Yang lebih kuat Allahumma tidak diletakkan di dada tidak bersedekap setelah Rukuk atau tidal. Allahumma apa salat harus melihat ke tempat sujud? Ya, ketika sholat kita dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud karena beberapa riwayat e, di mana Nabi tidak melebihi pandangannya dari tempat sujudnya dan juga itu secara e, maksud ya lebih menjaga kehusuan. lebih menjaga konsuan dan konsentrasi kita di dalam salat. Apa makna akidah? Akidah itu keyakinan, sesuatu yang kokoh yang kita yakini. Apa batasan seorang boleh jual beli di warung masjid? Yang pernah saya dengar dari beberapa masyayikh terutama masjid-masjid sekarang ini yakni wilayah yang dipagari ya sebagai wilayah masjid itu termasuk masjid sehingga kita dilarang berjual beli di tempat tersebut wilayah atau area masjid yang dipagari itu termasuk masjid seperti misalnya untuk melihat masjid Nabawi ya karena ada gambar juga ya walaupun sebagian belum pernah tapi kan ada gambar ada masjid di tengah kemudian ada halaman yang lebar nah setelah halaman lebar itu tetap ada pagar pagar tralis itu semacam itu nah itu semuanya masuk ke masjid sehingga tidak boleh berjualan di area tersebut Allah secara praktek juga tidak dapati kalau penjual-penjual di sana ya di luar pagar itu tidak ada yang masuk. di akhir-akhir ini Lagi marak media sosial mengungkap kejahatan Syiah. Sampai ada foto-foto orang Syiah lagi sujud ibadah di depan kuburan. Ya, sujud di depan kuburan imamnya. Apakah benar adanya perbuatan orang Syiah tersebut? Ya, mereka itu memang para penyembah kuburan. Bukan hanya itu Terhadap kuburan Hussein Mereka sujud sejak sekian meter sebelumnya ya, Jadi Sujud Kemudian berjalan sambil sujud Bukan jalan ngesot lagi ya, Sujud sambil berjalan Sujud terus sampai ke kuburan Itu orang Syiah Mereka itu para penyembah kuburan Obadul kubur Bukan hal yang Aneh pada Mereka lihat kuburannya para imam mereka apa ada kuburan imam mereka yang seperti kuburan raja-raja Saudi Arabia ya, sengaja saya bandingkan dengan raja-raja Saudi Arabia raja Saudi Arabia masya Allah ya kalau mau bicara harta jangan tanya sudah tapi lihat kuburannya mengikuti tuntunan Rasul ya dikubur dengan begitu sederhana Sebagaimana rakyat biasa Hanya ditandai dengan batu Sudah, nggak ada bangunan apa-apa di -apa. Raja Saudi Ulama'nya juga begitu Tapi lihat Tokoh-tokoh syiah Kuburannya Itu bisa apa, Berapa M mungkin Untuk buat kuburan ya, Melebihi masjidnya mungkin Biaya untuk kuburan-kuburan mereka Na'udhu Billah dari. Padahal Nabi mengatakan apa? Kepada Ali. La tadak kepada Ali. Ali yang dikatakan oleh Syiah sebagai imamnya mereka. Ali dipesannya Rasulullah apa? La tadak qabran musyriban illa sawaitah. Jangan kamu biarkan kuburan yang menggunduk tinggi kecuali kamu ratakan. Itu kata Nabi. Nah, sekarang... Kalau syiah betul-betul mengikuti nabi yang katanya Menjadikan Ali sebagai imam mereka Ini hadisnya Ali Mana kuburan imam mereka Jadi memang betul-betul mereka itu tidak adil Dalam perkeyakinan dan berbuat Hawa nafsu intinya Penanyaan, saya sudah nikah selama 12 tahun Tapi suami jarang sholat Tidak pernah ngaji, tidak pernah menjalankan Dan mengajarkan syariat Islam kepada anak Kadang anak jadi suka lalai Karena di rumah terasa ibadah sendirian Bagaimana menghadapi suami yang seperti ini ya dinasihati, diajari bagaimana caranya supaya materi agama itu masuk mungkin dengan omongan, mungkin dengan bacaan, mungkin dengan rekaman coba bagaimana caranya sambil banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri dan menjadi uh, suami yang baik. panjang sekali hmm. ini bolehkah melamar semua akuan lebih dari satu kali karena yang seterusnya ini pertanyaan panjang, kalau mau nanti ngomong saja langsung mau konsultasi Apakah bank-bank syariah di Indonesia memiliki sistem yang syar'i? I? Tidak. Umumnya bank-bank syariah justru tidak sesuai dengan syariat. Ya, dan bahkan kalau dikalkulasi bunganya bahkan lebih besar daripada konvensional. Bolehkah membuat aplikasi untuk bank syariah tersebut? Enggak boleh, kalau bank syariah yang disebutkan tadi enggak boleh. Kecuali kalau antum buat bank syariah, yang syar'i betul-betul, kemudian buat aplikasi untuk itu, bagus. walimah khitan apa ada dalam syariat? Ya, sebagian ulama mengatakan ada, cuma wallahu alam yang lebih kuat tidak ada karena tidak ada dalil yang jelas dari Rasulullah SAW tentang adanya walimah khitan tersebut. Allahu Akbar. Subhanakallahumma subihamdik, syarullahilailaha illa anta, astaghfiruka